Pak CFM selamat siang Selamat siang m a k Ya Pak Sugiatno silahkan Iya saya m e m beri opini itu begini ya Ini DPRD itu s u d a cari macam-macam ini Itu kan Apa ya seperti itu cari-cari aja Itu kalau isinya itu siapa sih DPRD itu k o k orang-orang kurang a a y k n kerjaan aja mau nyari dana lebih-lebihan Udah gajinya udah cukup sebalam macam itu Daripada perusahaan y a n cukup DPRDnya itu tutup lah itu ya kan itu kalau zaman Bung Karno itu DPRD itu bilang g a u tuh e l s DPRD kalau yang misinya t e m a n maling-maling begitu aja itu kan nah itu gitulah ini g a k jauh ini DPR d juga g a k jauh dari itu juga itu d i p e r i s i k a n dulu lah itu oknum dari oknum-oknum yang mau cari apa uang-uang yang g a k alon g g a k alal gitu itu udah bersihkan dulu lah orang-orangnya itu saya kira begitu aja mbak m a kasih pak sugiana pak r u d y selamat siang silakan terima kasih ya stop ティマカスティパロディパラマン Eh, coba bersihkan dulu Kalau、eh, Bersihkan dulu mafia-mafia Atau namanya mereka jaru-jaru Yang di sekitar situ Yang kalau kita ngangkat barang Menjual sesuatu selalu melalui mafia ini Dan perusahaan-perusahaan disana itu Sudah banyak yang mau tutup m a u h e n g k a n g ke negara lain Dan saya pribadi nutup perusahaan disitu Gara-gara problem itu juga Bahwa banyak mafia-nya Bagaimana pemikiran mereka untuk ワンセス・アラギでリプルサニア